Balitin Cimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Christian dengan alamat christian@yahoo.co.id. Makhluk penunggu balong Panggang. Kisah ini aku alami pada hari Minggu 8 Februari 2010 Cerita ini bermula ketika aku dan Jeff ingin mengantar Nova yang rumahnya bubulan Karena hari sudah sore kira-kira pukul 6 ketika berangkat ke rumah Nova kondisi baik-baik saja Namun sampai di balong panggang, aku yang membunceng Nova kaget Karena motor yang aku kendarai tiba-tiba tidak dapat diprosleneng, aku pun ditegur Nova Yuk, pieto Lalu aku menjawab Aku yurang ngerti ye ya. Terus aku punya inisiatif Dengan bacaan basmalah Aku injak dengan sekuat tenaga Akhirnya, proslening motor bisa berfungsi kembali. Lalu, ketika aku pulang dari rumah Nova, aku mengendari sepeda motorku dan berkata kepada Jeffy. Jeff, nalon-nalon baik penting selamat. Yoyo, setelah kami sampai di balong panggang, dari kejauhan aku melihat sesosok orang yang misterius yang terus memandangi kami. Dari yang kecil hingga yang tua, ada yang hitam, yang jangkung dan yang nesot. Mm-hmm. <laughs> Kemudian aku seperti disirip sehingga jalan terlihat lurus. Padahal jalan itu berkelok-kelok tajam. Setelah itu Jeffy yang sadar menegur aku. Yuk, pih mati pih. Dengan refleks, aku segera membelokkan motorku. Aku dan Jeffy pun selamat. Namun, motor yang aku kendarai menabrak pohon. Setelah itu kami langsung bergegas pergi dengan motorku tanpa memikirkan motorku yang menabrak tadi. Setelah keluar dari hutan bubulan, aku dan Jevi bersyukur kepada Allah telah diberi keselamatan. Cukup sekian ceritaku dan Jevi di balong panggang dan alas bubulan. Dari aku, Christian di Prambon Sukotuban Persama tim jimat yang lain kuno dan tiruan.